حجت الضروره وطلب الناس الى الله و عليكم واتنا و عدكم و واد المسلمين ثم الى روح كافه الاولياء والصالحين من كانوا حلت الروحهم من مشارق المغربيه وخصوصا ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ثم الى روح عبد الله الحاتات انا ضغطش ما في بركاته وما اسرار منورهم والى حضره النبي المصطفى محمد صلى الله عليه الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم دنيا بن وسن Insya Allah, Allah Dan Nusairi Mudzubu Al-Muazzzalin. Amin. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamu'ala Rasulillah, Sajdina Mu'la Na Muhammad bin Abdullah, wa Ala Alihi wa Suhubhihi wa Man Wa La. Qalal Mucannifu Rahimahu Allah, wa Nafahna Ambihi Abiulumhi Fidara In Amin. Wa Alam An Al Audrasadik Ghaibuh Iskotul Haraj, wa Amma Taabu, نعم قد يحصل الثباب لمن تعذر عليه الحضور من كل وجه كالذي يكون عذره الإسالة المتواتر أو الحبس عدوانا ونحو ذلك أو لا يتعذر عليه الحضور ولكن يلحق بسبب، بسببه لمسلم غيره مشقة شديدة كالذي يكون عذره تمريد الضائع ونحوه فصاحب هذه العدر والذي قبله In karana udrahum al-husnu wa tahasuru ala tarqil hudur Hasulalah mutawab ila akhiri ma kala radiyallahu anhu wa arda Bismillah Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulullah Senamulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa la hawla wa la quatilabillah Kemarin diterangkan tentang kewajiban jum'ah dan juga keutamaan salat berjamaah Tidaknya jangan sampai ada satu pun yang meninggalkan Karena meninggalkan Jum'ah Haram Meninggalkan Jama'ah Khilaf Yang jelas Orang yang mu'min itu Tidaklah mungkin dia tadi itu Berhenti untuk mengkais pahala dari Allah Sehingga puncaknya dia masuk surga Allah. La yasyba'ul mu'min min khairin yatrubu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Tidak merasa kenyang orang mukmin dari kebaikan yang ia kaisnya sampai sehingga puncaknya dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semenjak belum di surga, Orang mukmin itu terus berusaha, Untuk mencari kebaikan. Baik. Wa alam ketahuilah, Annal udhrabah wa halangan, As-sadiga yang benar-benar, Halangan yang dinyatakan beneran, Bukan bohongan, <coughs> Yang bisa diterima, Gaya tuhu, Puncaknya adalah iskatul haraj Yaitu menggugurkan dosa Menggugurkan resiko Orang itu kalau dia ada uzur Dikatakan berhalangan jum'ah Itu sekiranya tidak mendapatkan dosa kalau meninggalkan Nah Baru itu dikatakan Udrusah, Sadiq Udur yang benar-benar. Kalau masih dosa, Bukan dikatakan Udur. Wa'ammasawab, Adapun pahala, Fala yasul, Maka tidak bisa didapatkan illa bil fi'il, Kecuali dengan melakukan. Pahala Jum'ah, Itu akan bisa didapatkan, karuk dilakukan, pahala berjamaah juga demikian naam, ya God Kadang Yahsul, kadang-kadang bisa mendapatkan pahala itu, Yahsul Azawab liman ta'adhar bagi orang yang berhalangan alaihi baginya itu man alhuduru untuk menghadiri ah min kulli wajah daripada segala cara Musafir enggak sholat jum'ah, apakah dapat dia pahala jum'ah? Ya enggak Dia harus melaksanakan jum'ah baru akan mendapatkan pahala jum'ah Kecuali kalau udurnya itu enggak bisa dihindari dari segala cara walaupun tidak sholat jum'ah walaupun tidak sholat berjamaah tetap mendapatkan pahala jum'ah dan jamaah contoh kalladzi yakunu udruhu al-ishal al-mutawatir seperti yakunu udruhu yang menjadi udurnya dia al-ishal berak-berak mencret-mencret muntaber almutawatir yang terus-terus -terus, buang air besar yang terus menerus. Lah sulit ini. Orang kalau sudah sakit yang enggak bisa ditahan, keluar paham ya. Menceretan apa kalau sekarang diare yang parah, bukan yang enggak parah ya. Lah ini mau dipaksa untuk sholat Jumat ya, apa tambah najis semuanya masjid nanti? Ah ini berarti udhur sodik ini berarti udhur yang beneran ini Ini ta'adhur alaihil hudhur minkuli wajah sulit untuk hadir dengan segala cara gak bisa untuk dihindari sudah paham nih ya kalau memang bisa untuk menghadiri surat Jum'at, ah, tapi memang ada udhur yang bisa diterima seperti musafir misalnya, paham ya Maka tetap tidak bisa mendapatkan pahala Jum'ah Kecuali dengan hadir Karena bukan mingkuli liwajeh, Udurnya bukan dengan segala cara sudah Masih ada cara-cara untuk bisa hadir Awil hapsa udwanan Atau orang yang ditawan Karena terdolimi Dia dipenjara dia di penjara sudah dia sebetulnya enggak salah tapi disalah disalahsalahkan sehingga dia enggak bisa sholat Jumaat ah. maka orang itu dikatakan ya ta'adzir alil khodur mingkul di wajah tidak bisa hadir dengan segala cara enggak sholat Jumaat ah tetap dapat pahala pahala enggak sholat Jemaat ah tetap mendapatkan paha. pahala pahala wadah wadhalik atau yang semisal itulah Hah? waduh sekarang ini lagi terjadi perang saudara tidak bisa dihindari tidak bisa keluar dari rumah karena sudah dilarang untuk keluar dari rumah misalnya ya udah, itu berarti udur dengan segala upah upaya yang sehingga dia mengharuskan meninggalkan Jumat atau meninggalkan jamaah jamaah oh, begitu pula dokter yang lagi ngoperasi Jumatan ditinggal buiar pasennya, huh? itu berarti hudur ya tak terhalel hudur minggu liwah wajah tidak bisa dihindari itu hudur. Tidak nah, ada peluang untuk menghadiri Jum'ah ah atau berjamaah Yang demikian tetap terhitung mendapatkan pahala Aulaya ta'adhar atau Orang itu Tidak berhalangan alil hudur Baginya untuk hadir, bisa hadir Bisa hadir, walakin tetapi Yalhaq bisababi Akan menyusul karena sebabnya dia Hadir, bisa babil hudur, limuslimin ghairi, bagi orang muslim yang lainnya, masyakotun syadidah. Masyakot keberatan yang sangat. Kalau dia hadir, dia bisa hadir. Tapi yang ditinggal ini, dalam bahaya. Yang ditinggal dalam bahaya. Dalam bahaya. Kalladiyakunu udruh, seperti yang menjadi udurnya dia, Tamri dhobo'i. Merawat orang yang terlantar. wanahwahu atau yang semisalnya. Ada orang yang gak ada yang jaga, sudah gak ada yang jaga. Harus dia yang jaga. Sakit dia, harus dia yang merawat. Ini bahaya ini. Atau, perempuan lagi hamil mau melahirkan, tidak ada bidan kecuali dia laki-laki misalnya, atau suaminya itu adalah seorang dokter kandungan, tidak ada yang lain yang mampu, ya berarti orang tadi itu boleh meninggalkan Jum'ah, atau meninggalkan Jum'ah, tetap mendapatkan pahala Jum'ah dan Jum'ah, kenapa? karena kalau dia memaksa hadir, akan terjadi malapetaka atau bahaya kepada orang muslim yang lah yang lain. Faham ya? Fasahibu hadal udri, maka orang yang memiliki udur ini, Walladhi goblahu dan udur yang sebelumnya, Yaitu yang dengan segala upaya tidak bisa dihindari, Harus meninggalkan Jum'ah, Seperti orang yang diare berat tadi itu, in qaranu uzruhum alhuzn jika membarengi udhurnya dia alhuznu sedih wa dan penyesalan ala tarkil hudur atas meninggalkan hadirnya jumaah atau jamaah khashalahumut berarti mendapatkan dia paha, pahala kalau ada orang penyakit kena penyakit diare jalan terus perutnya ini Hah? dia nyesel ya Allah saya sebetulnya solat jumat ini ya apa, tidak mampu saya takut nanti akhirnya keluar terus, bahaya ini nanti najis di masjid Paham ya? maka orang ini tetap mendapatkan pahala kenapa? karena dia menyesel meninggalkan itu Alhamdulillah, saya sakit berarti saya tidak solat jumat lah. Ya enggak dapat pahala kalau begitu. Orang mukmin itu nyesel kalau enggak mampu melakukan kebaikan. Hah? Tajdidul mukmin kata Nabi. Yastahidu fi ma wa yatahasaru fi la yutiq. Kamu akan mendapatkan orang mukmin itu yasaid vimayutik kalau dia mampu semangat. Tak mau dia ninggalkan, tak mau dia ngambil ruksho itu kadang-kadang tak -kadang mau semangat. Mutahaser vimalayatik orang mukmin itu nyesel kalau tak mampu ya Allah. Sayang sekarang malam satu sebetulnya waktunya pengajian. Saya lagi musafir sekarang ya Allah sayang ah. orang mu'min itu kalau ketinggalan kebaikan nyesel bukan alhamdulillah ini ada beberapa santri misalnya ustadznya lagi sakit libur, gak belajar alhamdulillah jadi alhamdulillah ustadznya sakit kalau perlu ustadznya mati ini alhamdulillah Lah ini kan gak benar santri yang beneran itu kalau dia belajar giat, kalau libur nyesel dia, ya Allah sayang kok saya mendapat belajarkan dapat ilmu tambahan sekarang begitu itu mustahil itu orang santri yang beneran tapi kalau santri kalau libur senang walhamdulillah seperti masuk surga itu bukan santri beneran ini tandanya calon goblok masa depannya ah karena itu ah tidak demikian orang mu'min orang mu'min itu jika dia tadi itu mendapatkan udur dia nyesel karena dia ketinggalan amal kebaikan ah yang demikian ini mendapatkan tetap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ah karena itu eh, di sini kita harus bisa membedakan ada udur Halangan yang bisa diterima itu disebut udur sodik. Itu udur yang beneran. Ada udur yang tidak bisa diterima itu namanya udur kadib. Bohongan berarti. Pusing saya. Ya Allah pusing. Kalau saya puasa ini sakit saya ini. Tapi ngerokok tidak sakit. Kerja tidak sakit. Ngerges sedikit tidak jumatan. Tapi kalau urusan sul, urusan kerja, keluar dia. Lah, ini bukan udhur shoddik, ini kazib. Ini udhur halangan yang bohong, enggak bisa diterima. Allah ghafir rahim. Allah itu maha mengampuni dosa. Iya wa azabu alim. Azabnya juga menyakitkan, jangan dibuat mainan. Allah yang maha rahmat itu. Jangan dibuat mainan Harus dihargai Harus dihormati, Harus diagungkan Harus dipatuhi Bukan dimain-mainkan begitu Kewajiban Tuhan dibuat main-main Memangnya sholat jumat itu merugikan apa sih? Memangnya sholat berjamaah merugikan apa? Berapa jam sih kamu harus melakukan itu? Hanya menitan Paling top setengah jam Atau satu jam lah Mungkin kamu dihadapkan televisi lebih lama, mungkin kamu ngobrol urusan-urusan yang tidak ada jalur jalurnya, tidak ada tujuannya lebih lama. Karena itu jangan main-main tentang kewajiban Tuhan. Kamu harus bertanggung jawab nanti di hari kiamat kepadanya. Ha? Orang yang mukmin menjaga, ini tugas saya sebagai hamba Allah tugas saya sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala digambarkan sama orang-orang dulu itu kira-kira kalau ada pengumuman orang yang hadir sholat berjamaah dikasih satu juta gimana? berangkat tidak? berangkat Lu saya ini rematik. tetap, enggak apa-apa, Bib. Saya berangkat, siap kok masih kuat saya. Lu saya ini enggak bisa jalan, Kamu ini enggak, enggak bisa jalan. Enggak apa-apa, Bib. Nanti anak saya gendong saya. Kenapa? Satu juta per waktu. Hah? Ini kalau satu juta, kalau Allah naroid dapat pahala, dapat surga. Kok enggak begitu? Kok enggak mau begitu? Maka kalau sudah demikian, berarti kamu lebih mementingkan dunia daripada akhirat kamu. Beltu'athirun al-hayat ad-dunya wal-akhiratu khairun. Wahabka. Kamu memang lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih mahal, lebih baik, lebih nikmat dan kekal. Paham ni ya? malah orang dulu kalau sudah urusan akhirat enggak mau ditukar sama dunia. Enggak mau ditukar kalau udah waktunya baca Quran ada orang misalnya yang mau ngasih 1 miliar, enggak mau. Lebih baik baca Qurannya daripada 1 miliarnya. Begitu orang dulu. Orang sekarang baca Yasin supaya dapat rezeki. Tengah-tengah baca Yasin dapat rezeki. Dan ditutup nuras ini. Kalau orang dulu Qur'annya lebih mahal, ibadahnya lebih berharga sampai di antara mereka nih, antara Maghrib dan Isya seperti sekarang ini. Sampai di antara mereka La an akulal ahab ilayya min an atakalama ani dunya fima ma bainal maghrib wal isya Aku ini lebih mampu makan kotoran daripada membicarakan urusan dunia antara maghrib dan isya. Artinya lebih jijik membicarakan dunia antara maghrib dan isya daripada makan kotoran. Kalau ada orang makan kotoran kambing, jijik enggak? Iya, muntah. Mereka muntah, mereka jijik kalau melihat ada orang urusan dunia antara maghrib dan isya. Mereka kalau kita kan enggak, nah karena itu, uh, ini semuanya sebenarnya kadar iman, kadar iman yang membuat orang itu kuat, lebih cinta ibadah, itu iman sebenarnya, kalau sudah iman lebih bergelora dalam hati, maka ibadah akan terasa nikmat, kenapa? Iman dan ibadah ini selalu berhubungan. Tapi kalau imannya kurang, buih ibadah menjadi berat, malah petaka, malah petaka, beratnya setengah mati. Saya mau tanya, kalau misalnya kamu dibanguni, buih cepat bangun, bangun, bangun, bangun, ini, ini, ini, ada uang duit lima juta, bangun, bangun, langsung, alhamdulillah, mana? Langsung Kalau dibangun Eh, sholat, sholat, sholat Oh, si ngantuk saya lah. Kalau orang dulu tidak begitu As-salatu khairu minan-noom Bangun sholat Gitu orang dulu As-salatu khairu minan-noom Tambang orangnya tinggi Tahu apa yang membedakan al i Al iman. Karena itu sebenarnya kita harus ngobati ini penyakit ini harus kita obati nggak boleh kita buat biarkan parah lo ini parah parah orang kalau berat sholat baca Quran Jumat ah, berjamaah itu masih lebih mendingan loh daripada Benci jumah, benci berjamaah, itu akan terjadi, itu akan terjadi. Kadang-kadang maaf, maaf. Kita yang punya istiqomah itu, ya istiqomah. Ketinggalan mungkin karena ketidular atau kecapean, senang kita. Oh Allah, nikmatnya tidur sampai saya nggak solat subuh. Wah, nikmatnya tidur. Seharusnya menyesal. Ya Allah, ketiduran saya yang sampai tidak salat subuh. Astagfirullahaladzim. Kalau perlu dibarengi dengan sedekah. Disesali. Walaupun tidak dosa. Cuma kalau ketinggalan. Liverpool. Apa lagi itu? Barcelona. Ketinggalan itu nyesal. Ya Allah, ketiduran saya nyesal saya. Nyesal sama bal-balan. Tidak nyesal sama salat. Iman, sekali lagi I Iman, karena itu obati obati, nanti akhirnya semakin parah, ah kita berbicara udur, udur untuk sholat jum'at atau sholat berjamaah di antaranya sholat jum'at sholat jamaah udurnya ini adalah ada sakit ya syukuh ma'ahu al-qasut, kalau berangkat memang Berat seperti tadi itu ya. Sakit beneran, bukan sakit-sakitan. Nah, ini dimaafkan untuk meninggalkan jamaah. Dan juga jum'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Maja'ala alaikum fid min haraj. Allah itu tidak menjadikan di dalam urusan agama daripada Masalah-masalah yang berbahaya, urusan-urusan yang membahayakan, tidak ada. Kewajiban yang Allah berikan itu semuanya kita mampu untuk melaksanakan. La yukallifullah nafsan illawus. Allah tidak memberikan taklif kewajiban kecuali kita mampu. Kalau tidak mampu masih diringankan loh. Tidak mampu sholat berdiri, duduk, gitu. Bukan berarti kalau dia ada sakit sedikit, Wah, oh, Islam itu tidak memberatkan, tinggalkan. loh, Tidak boleh kalau tinggalkan. Cuma kita kompromikan dengan keadaan, boleh. Bukan berarti tidak melakukan. Orang yang musafir, kalau dia keberatan, dia tadi itu berpuasa, boleh tidak puasa. Yuridullah bikumul yusrah, wala yuridu bikumul usur. Allah itu menghendaki yang ringan, yang mudah. Allah tidak menghendaki yang sulit. Baik. Kalau penyakitnya itu hanya sakit gigi. Kalau penyakitnya itu hanya pusing. Kalau hanya gerges yang ringan, panas yang ringan. Ya berangkat. Berangkat. Jangan kamu beralasan itu. Kebeler dah sebelah Jumat ini tidak benar ini, kesandung misalnya tidak berjamaah, ini apa ini yang lainnya yaitu almator hujan hujan hujan yang sekiranya bisa membasahi pakaian lho saya punya payung, jalan jangan ditinggalkan kalau sekiranya itu membuat pakaian kamu itu basah. Hah? <tuh> atau eh, mak maka kamu boleh meninggalkan berjamaah. Begitu juga Jumat, apalagi kalau sudah banjir. Tapi enggak disarankan banjir ya. Hah? <tuh> Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zamanal Hudaybiyah. fa'asabana matar fa lam yabulla asfalani alina, fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu fi Waktu zaman Hudaybiyah kami bersama Nabi. Kemudian turun hujan, turun hujan tapi nggak sampai bahwa ini banjir atau becek. Artinya hujan yang lumayan tapi tidak sampai nemendresi. Malah ada diumumkan, eh sholatlah ada di rumah, nggak usah berjamaah nggak apa apa. Sholat di rumah, sholat di rumah, kata Nabi. Jadi dia adanya menyatakan salawwiruhalikum, solat di rumah, solat di rumah. Boleh di masjid ini, misalnya kalau sudah hujannya bahaya akan terjadi nanti banjir besar. Salawwiruhalikum diumumkan, solat di rumah, jangan dipaksa kentil semuanya orang-orang nanti hanyut semuanya nanti orang-orang. Eh? Kemudian di antaranya yang bisa meninggalkan berjamaah, kalau sudah tidak bisa ditahan untuk kencing atau berak atau kentut, atau lapar, yang harus dia makan, nah, kalau waktunya masih ada, makan dulu, biar nanti sholatnya tidak mikir bali, tidak mikir serundeng, tidak mikir rawon, fokus khusyuk, biar nanti sholatnya nggak cepet-cepetan sambil mules yang dipikir wc nanti, ah, huh? ah karena itu selesaikan tapi dengan catatan waktu masih memungkin memungkinken karena itu kalau anda mau hadir berjamaah atau jum'ah sebelum setengah jam masuk kamar mandi selesaikan ada di situ Pikir apa ya, yang akan mengganggu kamu Iya saya belum sarapan, makan dulu Tapi kalau sudah waktunya sempit Wajib ditahan Kalau mampu Wajib tidak? Ditahan, kenapa? Harus melaksanakan kewajiban dulu, faham ya? Baik Kata Nabi Ida hadhar al-asha Wa uqimati salafad da'u bil-asha' kalau sudah hadir makan, kamu lagi lapar, sudah komat, sholat ini gak apa-apa makan dulu, kalau waktunya masih memungkin, memungkinkan bisa berjamaah dengan yang lainnya, tapi kalau sudah gak memungkinkan, ini, Jumat ini bukan jamaah, kurang tiga menit, sudah, apalagi sudah komat, si tak tutup no di lurong piring, Ya, sholat asar kamu nanti, minta lagi Ya, tidak benar itu ha? Kenapa? Kalau sholat lagi ada makanan kamu lapar, wuh, itu akan Mengganggu betul ha? La sholata bihadrati ta'am Tidak Dianggap sholat kalau dihadapan makanan Maksudnya, tidak sholat yang sempurna Itu namanya ya. Kemudian yang berikutnya yang berikutnya, yaitu bahaya terhadap diri atau harta. Waduh, kalau saya sholat ini Ustadz, ini saya bisa sakit, saya bisa mati. Beneran memang, karena ada e, peperangan misalnya, atau harta. Waduh, ini maling-maling sekarang sudah lagi mengrumuni kampung kita. Ya mau diapakan kalau begitu? Nah, karena itu sebenarnya keselamatan harta itu penting. Nah, di sini peran daripada pemerintah Untuk bisa melindungi Masalah Jum'ah sepeda motor hilang, kurang ajar gak? Ini maling capopo ini Ini maling yang model demikian Ini seharusnya hukumannya bukan 2 tahun 200 tahun itu Ini so akhirnya orang yang beribadah takut Begini nih, gak bener ini Hah? Yang terakhir diantaranya yaitu kalau ada keluarga kita yang sakit, nah, nah, keluarga kita yang yang sakit, yang khawatir kalau ditinggal bisa mati atau nggak ada lagi yang merawat yang lainnya, nah, itu boleh untuk supaya di apa namanya diurusi itu meninggalkan jumah pun juga diperbolehkan. Nah, karena itu eh, penting sekali. Untuk kita memahami udur-udur yang bisa diterima tadi itu. Permintaan surat al-fatihah. Nah, kalau boleh ditambah, diantaranya juga bagi orang yang makan makanan yang berbau. hendaknya dia tadi itu boleh mengulur waktunya daripada sholat jamaah. Untuk membersihkan itu semuanya karena akan mengganggu yang lainnya. Habis makan bawang saki lum lebu masjid. Abah, eh, pih banger. Lah ini jangan terjadi. Karena itu kalau mau masuk masjid atau bergabung dalam majelis teliti badannya kamu. Mulut itu dibersihkan, badannya juga begitu. Telon, telung dino dahatus maringono hatir majelis. Buiar macam di sini nanti akhirnya. Nah, karena itu pentingkan untuk rapi, pentingkan untuk bersih, pentingkan untuk tatoyup membuat minyak membaik minyak wangi. Karena itu semuanya dianjurkan untuk melengkapi ibadah kepada Allah. Allah, termasuk juga misalnya sejada. Ini kadang-kadang masuk ada di masjid dilanggar sejadah, sujud dan ambekan saya. Ambul ah, ini, tidak fakat begitu loh. Lihat, itu yang demikian, itu dilempit, jangan dibeber. Ya? Alhasil, segala sesuatu itu, harus diperhitungkan, karena hal yang demikian ini, dilarang dalam Islam. Malah Nabi SAW, bersabda, man akala thuman, aw basalan, fal lia'tazilna, kalau memang makan bawang yang mentah, jangan hadir majlisku loh ya. Jangan masuk masjidku. Ah, begitu juga, jangan nanti rokokan. <kukuk> Mari kita bayang, Allah Akbar, abadmu tidak beres. Seharusnya kamu dari itu kalau mau melakukan itu sejauh mungkin, kemudian setelah itu kumur, pakai sikat gigi, ketika ibadah benar-benar rapi, Napa ki roko ame habapi makmampu apa maning dirokoani. Nah ini maksud saya ini penting dipelajari supaya ibadah kita adalah ben benar. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya akan menjadi orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa permintaan surat Al-Fatihah untuk yang sakit, Al-Walidah dan juga Bapak Hisbullah habib Salim bin Abdullah Masyatiri kemudian untuk yang meninggal dunia untuk yang punya hajat, yang hamil, semoga mereka semuanya, Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa dan Allah terima segala amal kebaikan yang sakit, Allah berikan kesehatan, Allah Afiat yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya, yang hamil, insyaAllah selamat melahirkan dengan selamat anaknya, jadikan anak yang soleh al-fatihah.